Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rizukna fahman nabiyyin Wahidbal mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin Dirahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akrimna binuril ilmi Wa akhrijina min bulumatil wahmi Waftah alayna rahmataka Ya Allah ya rabbal alamin Amma ba'd para alim para ulama para sesepuh tokoh masyarakat para bapak ibu hadirin hadirat yang senantiasa diberi taufik hidayah sama Allah subhanahu wa ta'ala beristiqomah memenuhi majelis tafsir ribat yang merupakan majlisnya Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa Alhamdulillah kita awali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Allah itu zat yang maha mulia maha baik maha membuka pintu-pintu kemudahan Maha membuka pintu-pintu kemuliaan. Maka alhamdulillah kita ucapkan dengan dibukanya pintu-pintu kemudahan itu kita dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa hadir senantiasa istiqomah kepada atau ke dalam majelis-majelis yang semacam ini. Itu tanda-tanda bahwasannya kita ini termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: Inna ahabba ibadillah, illallah Allah azza wajalla. Sungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah man wajaha ilaihi al ma'aruf, orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam riwayat lain, manhababa ilaihil ma'rufa, wahhababa ilaihi fi alah. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang dibikin cinta sama Allah Taala kepada kebaikan dan dimudahkan dibuat cinta sama Allah Taala untuk mengerjakan kebaikan yang sudah dia cintai tadi. Maka alangkah bahagianya kita ini serupanya sama Allah Taala ini dibuat cinta untuk memenuhi majelis-majelis yang semacam ini maka ini adalah salah satu parameter ukuran bahwasannya kita ini adalah insyaallah dan saya itikot bahwasannya kita ini semua dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammad s.a.w karena tanpa adanya beliau tanpa jasa-jasa besar beliau tanpa kesabaran beliau tanpa cinta kasih sayang beliau kepada kita, kepada umatnya maka tidak sampai ajaran ini kepada kita kalau ajaran ini tidak sampai kepada kita maka tidak sampai pula cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kepada kita pertama-tama izinkan saya perkenalkan bahwasannya saya ini Mungkin baru awal kali terlihat di sini Sebetulnya saya sudah pernah Walaupun tidak banyak Ikut Mengambil berkah dari majelis ini dulu Sekitar tahun 2011an mungkin ya Sampai 2012 Beberapa pertemuan saya hadir Sebelumnya perkenalkan saya ini namanya adalah Abdullah Murtado Biasa dipanggil dengan Murtado saya ini anaknya kakak perempuannya Kiai Haji Lutfi Basori, jadi jatuhnya saya ini keponakan. Saya sempat dulu ikut andil ya, apa namanya mau idoh juga pernah beberapa kali hadir sampai tahun 2012, lalu tahun 2012 alhamdulillah sama Allah Subhanahu Wa Taala diberi anugerah untuk bisa melanjutkan mencari ilmu ke hadro maut akhirnya 2012 sampai akhir ya, bulan Desember 2014 saya belajar di sana dan akhirnya kembali ke sini dan Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi awal nah, saya bisa ngambil berkah kembali melanjutkan uh, dulu yang pernah saya lakukan sehingga keberkahan itu tidak terputus keberkahan majelis ini keberkahan niat sholiah panjenengan sedoyo itu bisa terus saya ini mendapat cipratannya hmm. mungkin itu yang sebelum dimulai kajiannya yang bisa saya sampaikan supaya bisa kenal katanya kan apa tak kenal, tak kenal maka maka tak sayang ya mudah-mudahan nanti setelah kenal bisa sayang saling menyayangi karena kenapa karena ayat yang kita nanti ini mau baca itu kaitannya itu antara ya kaitannya itu adalah tentang kasih sayang sesama-sesama muslim yang bentuknya adalah aplikatif tatbik atau praktek praktis tapi spiritnya ruhaniyahnya semangatnya adalah masalah pembahasan tentang kasih sayang sesama mu'min nge monggo dibaca Lihat kitabnya, tadi sudah dibacakan, sekarang saya ulang lagi membacanya. Alhamdulillahimmanasyaitanirwajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza aqilah lakum tafassahu fil majalisi. Fafsahu Apabila dikatakan kepada kamu Berlapang-lapanglah di dalam majlis Maka lapangkanlah Yafsahillahulakum <tutup oleh> Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu Wa idhaki lain fan Fansyuzuh dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah Yarfa'illahul ladina amanu minkum utul ilma darajat Maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Wallahu bima ta'maluna ta khabir. dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ayat ini turun asal mulanya itu adalah suatu peristiwa yang terjadi Konon ada Ahlul Badr sekelompok sahabat yang ikut serta berperang bersama Rasulullah di dalam perang Badar. Kemudian mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka datang ketika itu baginda Nabi Muhammad s.a.w itu sedang bersama para sahabat ada di dalam masjid sedang melakukan mudhakarah, tausiah nasihat-nasihat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah s.a.w lantas datanglah kelompok dari para sahabat yang pernah hadir di perang badar ini menghadap Rasulullah ketika itu Lantas mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah salam mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi setelah dijawab salam tersebut, rupanya di dalam majelis ini para sahabat berkumpul cukup banyak sehingga mereka tidak mendapatkan tempat untuk untuk duduk. Akhirnya setelah mengucapkan salam dan salamnya itu dijawab mereka tetap berdiri. Mereka tetap berdiri. Dan para sahabat pada waktu itu tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang supaya mereka itu bisa ikut serta di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan duduk tenang dan mendengarkan mauizah dari beliau. Rupanya hal ini membuat hati Rasulullah ini susah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan memerintahkan untuk memberi apa namanya tempat tadi itu ya. Ayatnya kan dikatakan Tafassahu fil majalis Lapangkanlah Di dalam majalis Beri tempat, beli ruang Setelah itu tidak diberi ruang Maka Rasulullah oh. mengatakan Unshuzu Berdirilah kalian Satu persatu itu Sahabat yang datang lebih dulu tadi itu disuruh Sama Rasulullah berdiri Ya fulan Silakan berdiri Ya Fulan silakan berdiri Ya Fulan silakan berdiri Ya Fulan silakan berdiri Dan begitu seterusnya Sampai yang berdiri ini jumlahnya Sama seperti orang-orang yang baru datang tadi itu Kemudian orang yang baru datang disuruh duduk Yang ini tadi disuruh ber, berdiri Ketika melihat hal itu Orang-orang munafik mulai nemu bahan orang-orang yang munafik yang mengucapkan di zahir lisannya bersyahadat kepada Rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadat tapi di dalam hatinya mereka masih masih menyimpan rasa tidak tidak legowo akan adanya Islam. Mereka menemukan bahan. Mereka mengatakan bagaimana Rasulullah? Bagaimana Muhammad ini? Sungguh kami tidak melihat dia itu orang yang adil. Orang yang baru datang disuruh duduk, yang datang lebih dulu disuruh berdiri. Padahal yang datang lebih dulu ini dia juga kepingin duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ini dikatakan adil? Sungguh Muhammad itu bukan orang yang adil, itu kata orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mengetahui kekasihnya yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di apa bahasa Jawanya? Di celatu. Di cela seperti itu. Tidak terima. Akhirnya turun, turun ayat ini. Itu tadi ceritanya. Ya. Kalau sudah tahu ceritanya seperti itu. Mari kita baca lagi. Sekali lagi. Biar bisa meresapi apa yang ada di dalam ayat ini. Dikatakan Allah berfirman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ini teguran kepada para para sahabat. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang Beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat nah, itu tadi kaitannya. Jadi Allah subhanahu wa taala tidak terima, tidak pernah Allah subhanahu wa taala itu terima kalau ada perlakuan buruk terhadap Rasulullah, walaupun cuma ucapan saja, walaupun cuma ada di dalam hati, tidak terima. Gitu asbabun nuzulnya. Sekarang kita berbicara tentang apa saja faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Ayat ini berbicara tentang adab di dalam majelis. Berbicara tentang sopan santun antar sesama mukmin di dalam majelis. Tentunya juga di luar majelis seperti itu. Ketika seseorang ada di dalam majelis, maka hendaklah dia itu memberikan Tempat duduk melapangkan duduknya, jangan duduknya itu memakan memakan tempat nah, nyunsewu. Kalau ada yang bolong-bolong itu biasanya ya supaya yang di depan itu bisa maju itu diisi. Jadi rapet gitu kan, yang di belakang nggak sampai ngelangkang-langkai nanti. Jadi yang baru datang itu di, diatur rapi, jangan ada jangan ada celah karena celah itu dikatakan juga termasuk celah-celah yang bisa dimasukin oleh syaitan akhirnya kalau syaitan masuk itu syaitan akan membawa was-was di dalam majelis majelis tersebut, itu yang pertama kenapa sih kok seperti itu karena memberikan ruang kepada sesama muslim itu kelihatannya sepele nggih kelihatannya wah cuman gitu saja kok, padahal tidak seperti itu kadarnya, kadarnya itu sangat sangat besar, yang pertama dikatakan bahwasannya itu merupakan sebab munculnya ulfah. Ulfah itu adalah kasih sayang, i'tigat, apa namanya? ta'allub, ikatan yang kuat antara sesama muslim, sesama mukmin. Kalau sudah ikatannya kuat, ini menjadi pintu munculnya mahabbah. Menjadi pintu munculnya saling kasih dan saling sayang di antara sesama mukmin. Padahal cuma seperti itu saja. Banyak ini maknanya Seorang mukmin itu diusahakan kalau tidak bisa memberi manfaat kepada mukmin yang lain ya jangan membahayakan, jangan menyusahkan mukmin yang lain. Kalau enggak bisa menyenangkan orang lain ya minimal jangan menyusahkan orang orang lain nah ini termasuk babnya itu kalau kita tidak bisa memberi manfaat yang banyak maka ada kesempatan memberi manfaat kepada sesama mukmin walaupun itu cuma sedikit maka lakukanlah walaupun cuma segedar memberi ruang untuk duduk, karena kadang kalau majelis itu sudah banyak rame gitu, itu orang duduk ada yang seperti ini, dua jam seperti ini Masya Allah Iya kalau kita muda-muda Kalau yang umurnya sudah usianya 40 tahun ke atas Seperti ini 2 jam Nah gitu kalau yang muda Maka ya dikasih ruang Biar kita yang begini Yang lainnya yang sudah lebih tua itu Usianya biar ya, duduknya enak Ini kan memunculkan Mahabbah Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita ini Adab langsung melalui ayat ini apa yang akan kita dapatkan? Kalau kita memberikan kelapangan terhadap sesama muslim. Padahal cuma di dalam majelis Ini asbab penuzulnya cuma di dalam majelis. Tapi Allah SWT ta mengatakan, Allah akan melapangkan kalian. Apa saja yang dilapangkan? Ya bukan cuma duduknya. Apa saja yang bisa memungkinkan masuk kata-kata Allah melapangkan bagi kalian. Itu akan terjadi hartanya dilapangkan, ilmunya dilapangkan, cahaya hatinya dilapangkan, cahaya wajahnya dilapangkan, berkahnya dilapangkan, rahmat Allah dilapangkan, tanazulat Allah dilapangkan, ilham ilham Allah dilapangkan, waridat Allah yang turun kepada orang tersebut dilapangkan. Lu, masya Allah, cuman hal sepe sepele. Cuman melapangkan duduk di dalam majelis kepada orang lain. Kenapa sih kok Allah memberikan hal yang semacam itu? Karena begini, kalau hal yang sepele saja kita ini tidak bisa ngelakoni, apalagi hal yang besar. Cuman melapangkan gini saja kita bakhil, apalagi ngasih duit ratusan juta. Kalau cuman ngasih tempat duduk saja kita kita tidak bisa. Nah, itu adalah hal yang uh, insya Allah akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melapangkan uh, duduknya kepada orang-orang yang dimajelis. Kemudian wa'idang kilang shuzu fang shuzu yar ladina ah manumingkum dan apabila dikatakan berdirilah kamu Rasulullah mengatakan kan tadi kepada para sahabat yang sudah datang itu berdirilah kamu maka berdirilah. Kemudian Allah melanjutkan firmanNya Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Setelah mengatakan kalau Rasulullah bilang kepada kamu berdirilah, maka lakukan berdirilah. Itu adalah tanda bahwasannya kalian itu beriman. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi hakikat iman itu adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tanpa banyak. <laughs> tanpa banyak protes taslim ya Islam Islam itu al-ingkiat Islam itu adalah patuh dan bukan cuma itu saja wal ladzina utul ilma darajat dan niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat maka ini juga suatu isyara bahwasanya yang dikatakan orang yang memiliki ilmu itu Bukan cuman orang yang Pengetahuannya banyak, hafalannya banyak Wacananya banyak Kalau bahasa kerennya knowledge-nya banyak Tidak Akan tetapi adalah orang yang Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Masya Allah Sekarang kan banyak orang Cuma hafalannya banyak Tapi justru Dia keluar dari apa yang dari apa yang digariskan oleh Rasulullah S.A.W. Maka ilmu itu adalah amal. Al-ilem wa amal. Ilmu itu adalah amal. Sedangkan ilmu agama itu adalah pelajari syariat Rasulullah S.A.W. Salih. Yang mana di dalamnya pasti berbicara tentang larangan dan perintah. Amalkan yang diperintah dan jauhi yang di, yang dilarang. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjutnya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Idha najaytumur rasulah. Faqaddimu baina yadayna juwakum sadaqah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idha najaytumur rasulah. Apabila kamu bermunajat. Mengadakan pembicaraan khusus. Dengan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu Fakoddimu, maka hendaklah kamu mengeluarkan Baina yadayna jawakum sodakoh Sedekah yakni kepada orang yang miskin Sebelum pembicaraan tersebut Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dulu Itu memerintahkan kepada para sahabat Kalau para sahabat itu ingin Konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah tentang segala permasalahan hidup yang dihadapi sebelum datang ke Rasulullah hendaknya dia mengeluarkan sodakoh yang nanti digunakan untuk fakir fakir miskin gitu siapa saja tidak terkecuali kalau mau konsultasi sama Rasulullah munajat sama Rasulullah ya. maka keluarkan soda sodakoh di sini ada pelajaran penting sekarang ini sudah hilang pelajaran ini sudah hilang sekarang Dulu para sahabat itu setiap menemukan hal yang dia hadapi di dalam kehidupannya, entah kehidupan pribadi, entah kehidupan rumah tangga, entah kehidupan maisyah pekerjaannya, entah kehidupan orang lain yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan dia, dia senantiasa datang ke Rasulullah. Minta taujihah, minta petunjuk Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu selalu seperti itu para sahabat radhiyallahu anhu wa ardahum Dilanjutkan para tabi'in, para tabi'in selalu meminta petunjuk kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat pewaris para para nabi. Tabi'in, para tabi'ut tabi'in minta petunjuk kepada tabi' tabi'in begitu seterusnya dan kita ini dulu orang NU khususnya orang Indonesia ini kalau ke namanya ulama itu kan Masya Allah sedikit-dikit datang ke Kiai datang ke Ustadz datang ke Poro Yaisekpo yang apa yae Kuloniki yang ada yang ngeten ngeten niki Kuloniki yang apa ya menghadapi hal yang semacam ini itu kan senantiasa dulu itu mau awamnya, mau masyarakatnya Lapisan manapun, bahkan pemerintahan selalu seperti itu. Kalau sudah ulama bilang a, ah, maka Dipegang. dilakukan kan begitu. Kalau sekarang kira-kira bagaimana? Oh, uh. Ya Nova saniki. <laughs> mulai hilang orang itu mulai segen, malas, malas ke ke ulama malas, mulai malas. Ada permasalahan malas ke ulama, difikir sendiri. K atas yang stresnya. <laughs> Salah soalnya kenapa hatinya ya tidak dibuka, cuman dikasih barangkali memaksa otaknya untuk berpikir tapi hatinya tetap memendam uh, beban. Tapi kalau datang ke ulama dikasih tau jihat petunjuk jenengan nyata-nyata niki -nyata kan otaknya menerima hatinya pun menerima dengan legawa akhirnya menjalaninya dengan dengan lega enteng hidupnya selalu taalduk antara kita dengan orang soleh orang alim itu para ulama ini sudah hilang nah sekarang ada mbak Google tidak <sukur> perlu jauh-jauh tidak -jauh. perlu jauh-jauh akhirnya cukup cukup mbak Google itu tek-tek-tek-tek sudah oh, Sikil cantengan si kecantengan itu yuk nopo obate wonten gitu sampai hal yang sepele hal yang besar juga ada seperti itu akhirnya apa jauh sama ulama nah ini sudah mulai hilang padahal kita memiliki dari ayat ini kita tahu bagaimana dulu para sahabat kepada rasulullah saw dulu memerintahkan kepada rasulullah kalau mau konsultasi dikasih memberi sedekah, Rasulullah kalau dikasih sedekah ya untuk fukoro, gak dipakai sendiri uang Rasulullah itu kalau misalnya tidur di uak di kantongnya masih ada uangnya gak bisa tidur, keluar walaupun tengah malam mencari mencari orang fukoro untuk diberikan uang yang akhirnya tidur tidak membawa duit sama sekali, tidak membawa harta sama sekali, itu Rasulullah seperti itu barangkali orang nyunsew, orang sekarang ini barangkali mau ke ulama, mau konsultasi pikirannya sudah, waduh mestinya ngoni niki Nah, akhirnya tidak jadi lah jangan gitu mikirnya kan tidak gitu dulu diperintahkan nah nanti ini ada ayat berikutnya ini dihapus mansuh ini dikatakan dzalikah koyirulakumu atauhar sodako ya tadi itu itu lebih baik bagi kamu bagi kalian dan itu lebih bersih namanya sodako itu dia apa namanya dikatakan sama Allah subhanahu wa taala membersihkan lebih bersih Fa'ilam ya Jidu fa'inal Allah gafurrohim. Nah ini mansuknya ni. Maka jika kamu tidak memperoleh memperoleh sesuatu yang bisa disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak wajib di yang tadinya diwajibkan sama ayat ini dihapus. Akhirnya tidak di tidak diwajibkan eh, tidak diwajibkan. Kalau memang tidak mampu ya sudah tidak usah memberi sedekah. Tapi kalau mampu ya beri sedekah. Kenapa dalika khairul lakum wa atohar? Karena memberi sedekah ketika kita konsultasi. Ya kalau sekarang ke pewaris para nabi itu memberi sedekah itu dalika khairul lakum wa atohar. Itu adalah hal yang lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Kenapa? Karena para ulama itu mereka mewarisi para nabi ilmu dan akhlaknya. Akhlak mereka adalah mendahulukan umat, mendahulukan orang lain. Maka apa yang mereka dapatkan pasti yang didahulukan umat. Dibuat dakwahnya, dibuat macam-macam itu pasti. Dan kita juga mentasorufkan, menggunakan harta kita untuk hal-hal semacam itu kita nunut ya, nunut kepada ulama itu nanti keluarnya kepada halal yang yang baik, yang membawa faedah bagi orang-orang banyak. Itu salah satunya dari kafirul lakumu atauhar. Fa in lam tajidu fa inallaha ghafurur tapi kalau enggak ada ya jangan maksa sesungguhnya Allah itu ghafurur rahim Maha pengampun lagi maha maha penyayang lanjutnya ayat a <tum> apakah kamu takut takut apa menjadi miskin kalau memberikan sedekahku tadi itu Antu qad dimubaina yadainakum shadaqat apakah kamu takut menjadi miskin Karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul, fa'ilam ta'falu, maka jika kamu tidak memperbuatnya, wata'abbalallahu alaihim dan Allah telah memberikan taubat kepada kamu, fa'akiimu salata wa atuz zakah, maka dirikanlah sembahyang dan tunaikan zakat. Wati wa wassallahu dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu khobirum bima takmalun dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kamu kerjakan. Ringkasnya ayat ini ya, suatu motivasi dari Allah subhanahu wa taala setelah memberikan perintah tadi yang lebih baik memberikan sedekah sebelum kamu konsultasi kepada Rasulullah kemudian Allah memberi motivasi intinya, jangan takut Allah bertanya, apakah kamu takut menjadi miskin karena mengeluarkan sedekah mafumnya atau pemahamannya yang bisa kita pahami bahwasannya, ya jangan takut menjadi miskin karena memberikan sedekah yang ada justru tambah, tambah banyak, semakin disedekahkan itu semakin, semakin banyak semakin segala sesuatu itu pak Segala sesuatu kalau disedekahkan itu tambah tambah banyak. Di antara sedekah itu kan senyum ya. Senyum itu sedekah. Tidak punya uang ya. Senyum. <kiranya> Senyam, senyum. Sedekah itu. nyoba Seandainya kita sedekah senyum. Terus biasa. Senyum ke orang. Senyum. Insya Allah senyumannya itu tambah. Tambah apa? Tambah berkah tambah mempesona senyumannya tambah enak dilihat dan ini tambah ya tambah sempurna kenapa karena terlatih terus narik otot ini orang kalau nggak bisa senyum tak biasa senyum itu senyum kan nanggung <tambah> gitu toh. tapi like biasa senyum keluar pagi ketemu tetangga mengucapkan salam lebih dahulu Assalamualaikum kemudian senyum terlatih senyum, senyum, senyum ulama kita kan ahli senyum semua itu ya. itu juga begitu kalau senyum aja bisa tambah logikanya apalagi halal yang lebih dari senyum tambah haibahnya tambah dicintai orang itu pasti itu orang yang seneng senyum gak pakai ngakak tapi ya senyum tapi ngakak sendiri ya itu bahaya itu <laughs> Enggak pun ada satu hal tadi dari tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan setelah memberikan perintah Wallahu Kobirun bima tak selalu seperti itu tadi ayat 11 juga gitu akhirannya adalah Wallahu Kobirun bima tak kan seperti itu yang di atas Wallahu bima tak malunah yang bawah Wallahu bima uh, Wallahu Kobirun bima tak artinya adalah Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap Allah memberikan perintah atau memberikan larangan, kebanyakan akhirannya dikasih peringatan Bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah itu kepada segala sesuatu itu rogibah, maha mengawasi. Murokobah, ya, rogibah, rogibah, rogibah, murokobah, Murakoba itu adalah suatu derajat, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataalla. Derajat Murakoba ini sama beberapa ulama dikatakan yaitu derajat Ihsan itu. Selalu merasakan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wataalla. Oh itu tinggi sekali itu derajatnya di sisi Allah SWT. sangat dicintai sama Allah Subhanahu Wataalla. Derajat Murakoba itu merasa dia bisa menjadikan hatinya ini dirinya senantiasa merasakan bahwasannya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala, gerakannya diawasi, diamnya diawasi, ucapannya diawasi, hatinya diawasi, pandangannya diawasi, pendengarannya diawasi, bahkan ketiban hatinya di diawasi sama Allah Subhanahu Wataala orang yang dawam senantiasa bisa memunculkan perasaan ini di dalam hatinya itu namanya derajatnya derajat muraqabah itu tinggi yaitu derajat ihsan kan ada iman, Islam sama ih eh, ihsan di dalam hadis ya dikatakan ada orang datang malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki datang kepada Rasulullah di antara para sahabat kemudian malaikat jibril bertanya kepada rasulullah wahai muhammad katakan apakah itu islam dikatakan islam itu adalah engkau bersyahadat dua kalimat syahadat ya bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain allah tiada dan nabi muhammad adalah utusan allah sholat zakat puasa dan haji kemudian apakah iman iman itu adalah ya rukun iman yang enam itu apa saja yang pertama iman kepada allah kepada malaikat, kepada kitab Allah, pada Rasul, Rasulnya, pada hari kiamat, kodok dan kodar. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, ada pertanyaan lagi. Mahwal Ihsan. Apakah Ihsan itu? Dijawab sama Rasulullah. Jadi diatasnya Islam, iman adalah lagi namanya Ihsan. Ihsan itu adalah kata Rasulullah dijawab. Anta abudallaha kaannakata rahu fa illam takunta rahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau itu melihat Allah. Maka jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah sungguh melihat melihat kamu. Nah, ini makam ihsan ini. Nah, ini dijelaskan di sini. Wallahu khabirun bima ta'malun. monggo dirasakan terus. Setiap orang dari kita ini kan imannya ada yang yakin bahwasannya Allah tidak mengawasi kita? ada yang tidak yakin? semua orang islam semua orang mukmin, semua orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu pasti meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat enggak? Allah maha mendengar enggak? enggak? Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi mau kita ada di dasar laut atau kita di atas gunung atau kita ada di bulan Allah maha mengawasi semua iman ghe? yakin ghe? yakin semua Allah seperti itu tapi permasalahannya bukan pada keyakinan kita permasalahannya itu adalah seberapa sering keyakinan kita itu wujud hadir di dalam akal dan hati kita kadang kan manusia ini lupa kadang. Ya pas ngaji gini nih ingat Allah taala, bahwasanya kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pas lagi kumpul sama temannya, temannya hobi, biasanya majelisnya, majelis majelis gosip, majelis macam-macam, sudah lupa sama Allah taala. Nah, permasalahannya itu ada di situ. Bukan masalah kita semua yakin Allah taala itu mengawasi, tapi permasalahannya adalah seberapa sering sih perasaan itu muncul di hati kita? Jangan jangan kadang muncul, kadang hilang. Lah hilangnya lebih lama daripada muncul, munculnya ini yang parah ini. Nah, Makomurokobah, makom yang sangat tinggi di sisi Allah itu adalah kita terus riado, terus melatih hati kita supaya hati kita ini senantiasa merasakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi, mengawasi kita adalah makom yang sangat tinggi di di sisi Allah dan sangat dicintai oleh ya Allah subhanahu wa taala wallahu khabirun di tamalun jangan sampai kita ini ketika melakukan maksiat ya kalau kita punya makom rokoba maka kita insya Allah susah untuk maksiat itu mau ingat sama Allah waktu diawasi Ya, sih um, diawasi calon mertuae, gak enak kate maksiat ya. Indek diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai juga kita ini tidak melakukan perintah-perintah Allah taala karena mesti namanya Allah merintah seperti ini ya diperintah kemudian Allah ngasih motivasi wallahu khabirun bima ta'malun ta Allah maha mengetahui apa yang kamu apa yang kamu lakukan jangan sampai kita ini tidak melakukan perintah-perintah Allah taala itu adalah uh, penjelasan dari kenapa sih Allah taala selalu memberikan wallahu khabirun bima ta'malun ta dari ayat-ayat yang kita baca dari atas sampai bawah tadi itu ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat bagi kita ya. menambah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. menambah kadar frekuensi ya. apa namanya, perasaan kita ini senantiasa terus tidak pernah luput dari merasakan senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita digolongkan termasuk orang-orang yang memiliki derajat ihsan ya. tidak sekarang tapi berkah majelis ini insya Allah, suatu saat sebelum kita meninggal, kita meninggalnya dalam keadaan merokobah, dalam keadaan ihsan. Amin ya Rabbal. Alamin. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kemudian setelah ini dilanjutkan dengan? Dengan tangan tanya jawab. Oke, monggo. Mudah dapat kita amalkan secara amin. Barulah berikutnya adalah tanya jawab seputar Islam. Pilihkan dengan terkawan terpermasalahan seputar Islam, etnik Mungkin, Arab atau mukawwan permasalahan seputar Islam Mongolia. Kita ratakan menggunakan bahagian akun, termau kadar maklumat. Barulah seterusnya konten pengumuman lokasi pengajian yang akan datang yaitu jatuh pada tanggal 6 jatuh pada tanggal 6 Desember di Nurul Huda Dusun Karangwaru Hai pelurahan jadi nombor-nombor pimpinan nombor-nombor kosong pesanan sahabat merokat nama saat nombor hadir pengajian jamaah tafsir ikan yang akan besar, yaitu bertempat di Musola Nurudda di Dusun Panamaru dan di Angkor petunjuk arahnya yaitu Ngeslemka Plus Ma'ari berjarak kurang lebih 600 meter. Mata monggo bapak ibu pokoknya pertanyaan monggo ma'on sentar putih selamat monggo Maulod bapak mami wanten, asyiy waktu 20 minit lagi. Maulod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanyakan, tempat mana antara majelis in Musnah masalah ini? apabila di tempat seperti sholat atau masjid dilakukan majelis taklim dan kemudian datang makinya sholat itu di dalam maksudnya saya pernah mengikuti pengajian e, lebih pentingkan majelis taklim kemudian sholat yang benar, yang benar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi syarahli sadri Waisirli amri Allah ma'atina miladunka rahmah Wai'ilana min awdina rasyada Sebelum Saya jawab di Dalam masalah sesi tanya, tanya jawab ini Maafkan saya Sebelumnya di awal apabila barangkali Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan memuaskan atau bahkan tidak bisa saya jawab sama sekali dikarenakan memang keterbatasan ilmu dan pengetahuan tapi saya berharap dan saya meminta kepada Allah di awal tadi mudah-mudahan Allah memberikan jawaban yang terbaik bagi kita semua melalui lisan saya ini mudah-mudahan pertanyaannya susah itu mana yang didahulukan, solat atau, atau Majelis taklim? Atau majlis taklim? Mana yang didahulukan, solat atau majelis taklim? Karena terkadang apa nama bahasa Jawanya, tempuk, nggih, tempuk. Sebetulnya pertanyaannya itu masuk ke wilayah relatif. Pertanyaan itu masuk ke dalam wilayah yang tidak bisa dijawab secara merata, dibukul rata tidak bisa, relatif. Karena semua ada tujuannya dan terkadang ada faktor-faktor yang membuat kenapa majelis taklim itu harus didahulukan atau sholatnya yang harus didahulukan. Saya pikir ini sama-sama kita kita faham itu ya. Ada memang ada kondisi-kondisi yang ketika sholat memang itu memungkinkan untuk didahulukan, maka ya yang lebih aftol adalah sholat didahulukan karena mendahulukan sholat itu pahalanya pahalanya besar di dalam hadis dikatakan itu yang kedua itu ya dari tiga hal yang yang yang apa namanya yang utama itu yang kedua setelah setelah beriman kepada kepada Allah Taala kemudian mendahulukan sholat pada pada waktunya pertama saya mau membahas masalah sholatnya dulu sholat itu dia memiliki waktu kan terbagi ada waktu yang utama ada waktu yang biasa ada waktu yang makruh Bahkan ada waktu yang haram ketika dia diakhirkan. Waktu yang utama itu adalah waktu ketika orang itu sholat. Yang paling utamanya waktu itu adalah waktu ketika orang sholat itu dia cuman selisih. Begitu adhan masuk waktunya, kemudian dia bersiap-siap pakai baju yang baik, kemudian dia wudu kemudian dia pakai segala kebutuhannya untuk sholat, kemudian dia datang ke masjid, perjalanannya dari masjid, kemudian di masjid dia menunggu jamaah, ya kurang lebih antara sampai 20-20 menit, ya itu masuk di dalam waktu waktu yang paling optimal di dalam di dalam sholat. Terus waktu berikutnya sampai mau habisnya waktu sholat itu, nah itu waktu yang waktu yang boleh, artinya tidak sampai makruh itu juga baik sebetulnya cuman tingkatan-tingkatan kebaikannya yang tadi itu awal itu lebih baik ya, pahalanya lebih besar kalau yang selama tidak sampai masuk waktu makruh, waktu makruh itu adalah waktu yang sangat mendekati, sudah mau keluar waktu, sehingga dikatakan hampir dia itu was-was sudah ini keluar waktu atau enggak, tapi enggak, enggak sampai keluar di yang terakhir waktu yang haram kalau dia sampai keluar, keluar waktu yang dua ini sudah pasti, sudah sudah pasti ketika ada majelis Sampai majelis tersebut Seandainya harus didahulukan majelisnya Dia masuk ke dalam waktu yang makruh Atau waktu yang haram Maka ya sudah sholatnya yang didahulukan Tidak ada, tidak ada alasan Kalau yang ini Sampai sini ngerti Ya, tapi kalau yang dua Tadi itu masuk ke dalam ranah relatif itu Wilayah pembahasannya eh, Relatif itu apa ya maksudnya ya? Apa bahasa, tergantung ya Tergantung sikonnya. Kalau misalnya begini. Ada yang suatu majelis. Barangkali. Dikarenakan majelisnya ini ramai. Sehingga ketika sholatnya didahulukan. Majelis ini sudah kondusif. Sudah orang memahami ilmu. Memahami ilmunya. Sudah tanah gitu ya. Sudah enak. Sudah rapi. Sudah bagaimana. Taruh kata. Kemudian datang waktu sholat datang waktu sholat ada beberapa faktor misalnya kalau saya stop di sini pembahasannya maka akan terputus sehingga ketika dilanjutkan nanti dia akan mendapatkan pemahaman yang tidak maksimal ini contoh faktor yang lainnya ada lagi faktor seperti ini seandainya misalnya semua majlis yang sudah rapi sudah seperti ini tidak semuanya punya wudhu taro kata seandainya kita langsung maksakan, ayo komat adhan terus komat, lantas akhirnya majelis ini banyak orang yang banyak orang yang apa namanya, keluar mencari wudhu akhirnya nanti ketika sudah selesai sholat mau dilakukan lagi majelisnya, majelisnya ngulangi lagi untuk mengkondisikan, supaya kondusif lagi, akhirnya penyerapan ilmunya tidak tidak, uh, tidak apa namanya tidak maksimal, dan repot kan Me ada halal yang repot kan, apa namanya mengkondisikan orang yang banyak itu dalam suatu majelis itu nah hal-hal yang semacam ini ini yang saya katakan masuk ke dalam ranah relatif tergantung tapi selama tidak ada hal yang semacam faktor-faktor eksternal faktor-faktor luar tadi yang saya sebutkan maka yang afdol ya sholat dulu yang afdol sholat ada beberapa hal yang memang barangkali dari segi supaya dapat maksimal dua-duanya maka apa namanya yang didahulukan adalah majelisnya. Contoh misalnya ya tadi itu. Kalau misalnya di salatnya dulu belum orang ribut antri jeding, antri apa nanti kembali akhirnya salatnya enggak bisa jamaah juga semuanya misalnya seperti di haul gitu ya. Oh, cari masjid sana akhirnya salatnya sendiri-sendiri kemudian baru dilanjutkan lagi acaranya seperti ada memang berapa hal yang E, dari segi teknis itu memang sholatnya di diakhirkan. Akan tetapi tetap dengan niatan yang yang solihah, tidak sampai dan juga tidak sampai masuk kepada waktu yang makruh dan waktu yang yang harom tadi itu. Ini yang kiranya bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin kalau ada kurang sempurna baik pemahamannya maupun pemahaman saya maupun usaha saya untuk memahamkan dalam ucapan saya ini. Saya mohon maaf. Ya Mudah-mudahan Insyaallah insya Allah, cekap nih. Insyaallah Allah. Nampak uh, tak Yang kan pas waktu yang itu tu kan ganjalahnya uh, si Ustaz ini bilang uh, yang salah satu menggugurkan kewajiban solat, apa menunda solat, yaitu macam taklim lah. Itu yang membuat saya bertanya. Ya, berarti. Uh, ya tidak salah juga hanya saja mungkin perlu diperinci perlu diperinci lagi seperti tadi itu kenapa kok sampai apa namanya sampai arus majelis taklim dikatakan bisa untuk menjadi alasan ya bahasa gampangnya menjadi alasan untuk menunda sholat supaya, uh, supaya diakhirkan sedikit tidak mendapatkan waktu yang utama tadi itu ada rinciannya ya barangkali ketika secara umum dilihat ya ya enggak salah juga Ustadz yang ngomong gitu cuman memang perlu perincian yang kedua itu Ustadz yang e, di tempatnya itu gimana? maksudnya? E, pada waktu yang di tempat misalnya kayak masjid di musholat dilakukan terus datang waktunya itu gimana? E, pada waktu kerjalannya taklim di tempat terus misalnya datang waktu sholat itu gimana? Apa dilanjutkan apa gimana? mungkin ee, dikondisikan waktu itu tadi itu pertanyaannya mungkin di luar tempat ee, ibadah. Nah, kalau di tempat ibadah, misalnya kayak masjid kan waktu sholat asar kan dimanakan sholat asar gitu. Oh ini okay. untuk tempat-tempat, tempat-tempat yang memang dia itu dikhususkan utamanya untuk sholat dia dibangun memang diutamakan itu untuk sholat seperti masjid dan musyollah maka dilihat juga itu ada perlu dilihat seperti ini, yang utama tetap ketika tidak ada konteks apa-apa ketika tidak ada manek ya bahasa kita itu ya, penghalang apa-apa di mana mana itu sholat afdol didaulukan dari dari yang lain-lain mana mana itu sudah kita pegang ya itu prinsip dasarnya ya kita pegang Cuman prinsip dasar ini ada beberapa hal yang memungkinkan dia itu itu kan masalah afdoliyah ya, ya masalah afdoliyah bukan masalah halal haram tapi kalau sudah masuk ke yang tadi ranah makruh sama haram tadi itu yang tidak tetap yang yang ini didahulukan sholatnya tapi kalau masih masalah afdoliyah maka kita lihat khususnya di masjid di masjid selama tidak ada hal yang mendesak maka dia ya sholat yang harus di yang harus didahulukan mestinya karena memang dia itu dibangun untuk untuk sholat yang nomor paling utama akan tetapi ada beberapa hal ketika di, dihadapkan dengan halal yang semacam ini tadi itu yang sudah disebutkan sekilas tadi itu maka bisa jadi dia masuk hukumnya yang tadi itu yang sudah disebutkan sama seperti di luar, di luar majelis tapi ada satu lagi tambahan apabila majelis itu, masjid itu ada kerido, keridoan diantara para orang yang mau datang ke sana untuk sholat kalau memang sudah jadwalnya seperti itu dan sudah dijadikan, sudah ada su su suatu apa ya, uruf uruf itu sudah sama-sama difahami bersama bahwasannya, oh ketika jam sekian nanti itu hari ini Pak Dal Maghrib itu biasanya ada pengajian pengajiannya biasanya itu biasanya agak molor sampai e, 5 menit atau 10 menit itu kan sudah jadi uruf ya sudah jadi uruf, sehingga orang-orang yang datang ke, ke masjid itu dia sudah punya ada semacam kelegauan kelegauan kalau sudah sepak, ada kesepakatan, tidak masalah Telat 5-10 menit untuk ilim. Ada ada penekanan di sini kalau untuk masjid tapi kalau tidak ada artinya tidak diketahui bahwasannya orang yang datang ke masjid ini bahwasannya dia menganggap hal itu bermasalah. Itu nanti ada yang lebih afdol adalah sholat didahulukan, bukan masalah halal haram ya. Yang lebih afdol sholat didahulukan. Ya kalau misalnya musola seperti ini misalnya, ini musola di sini kan musola yang istilahnya orang-orangnya ya itu itu saja ya, istilahnya tidak tidak sampai mungkin barangkali jarang sekali orang sampai daerah dengkol sampai kesini kan jarang ya, orang sekitar sini dan sudah diadakan ada jadwal luasannya di sini dan sudah diketahui sekiranya memang biasanya kalau ada pengajian telat 5 menit 10 menit dan orang-orang sudah di, tidak ada tidak ada yang sampai ngomong uskohon sih kok gini sih kok ini kalau misal ada yang seperti itu ya sholatnya didahulukan karena ini memang tempat untuk diutamakan untuk sholat. Tapi kalau enggak ada diketahui semuanya sudah, enggak oh, ada masalah, enggak ya, masalah. Berarti binaan Allah, Ridho, Ridho. Orang-orang yang mau mau melakukan sholat berjamaah itu ndak lakukan. saya pernah ke dia, biasanya buat taklim, dia sebenarnya Jadi sholat jalan terus, taklim jalan terus gitu. Nah itu yang masjid ketika ada. Masjid itu tempatnya kan untuk sholat memang ya. Ketika ada orang dia itu datang ke masjid untuk sholat, kemudian di situ ada orang yang membuat orang yang sholat ini was-was, nah, ada taswih, mengganggu orang yang sholat ini kekhusuannya. Walaupun itu dia baca Quran, dosa, berdosa, walaupun dia baca baca Quran kalau sampai kalau sampai mengganggu orang yang sholat kenapa karena orang ini datang ke masjid memang untuk sholat dan masjid adalah tempatnya utamanya untuk untuk sholat ketika ada eh, orang baca Quran loh ini ya dengan keras di waktu orang lain sholat di dalam masjid dan bacaannya ini mengganggu dia taswih ini bisa bisa mendapatkan dosa ini makanya kan memang ya Ngatur masjid itu Tidak gampang ngatur masjid itu Jadi Ya ketegasan dari takmir juga Terus seperti itu Tapi tidak tahu lagi Kalau misalnya Sampai terjadi seperti itu Barangkali memang sudah diatur dengan takmir Atau bagaimana Atau sama-sama bersikerasnya Tidak mau Kenapa kok yang ini sholat sholatnya jalan Sedangkan masih ada taklim Ya karena dia memang bersikeras Supaya mestinya sholat dulu yang ini didahulukan daripada taklim maka kita dulukan yang mana? sholat masjid tempatnya sholat jangan taklimnya, yang ngalah, yang ngalah yang taklim kalau saya memang diantara jamaah ini ada yang memang tidak ridho kalau dia sampai ketinggalan iya, kalau ada taklim taklimnya harus ngalah karena memang ini tempatnya tempatnya sholat, khawatirnya lagi taklimnya ini tambah ganggu dia, ya sholat Ya, ya kembali kepada takmirnya itu. Ya memang semua hal ini, itu ya tadi ada kaitannya sama-sama ayat yang kita baca itu. Kalau hal yang sepilih saja, Rasulullah itu punya perasaan apa ya, sedih, mashakkoh, ketika melihat ada orang yang para sahabat alubader berdiri tidak dikasih tempat sama yang ini sampai Rasulullah merintah karena apa? Karena ada ada ada apa namanya ketidak tidak sinkronan antara satu sama dua pihak dan tidak ada diketemukan kesepahaman dan ketidaklegawaan Rasulullah sampai mengatur seperti itu, maka ini suatu tanda bahwasanya hal seperti itu ya memang harus kita atur itu. Jangan sampai kelihatannya dua-duanya baik, enggak tapi harus ada yang diprioritaskan supaya tidak sampai terjadi seperti ini. Bagaimana yang diprioritaskan ini juga kepada yang taklim yang kita ngomongnya baik-baik berdasarkan hujjah juga supaya dia tidak sampai fasu inna al-ma'idatil hasanah ya masjid itu utamanya untuk salat ya. Ya. Ya. Ya. alhamdulillah mungkin Uh, saya mengikuti Pengajian jamaah Taksir itu ini Sehingga sudah hampir 5 tahun Insyaallah uh, Kemarin kita diajak Teman uh, Najib si Taksir juga Di malam Tapi ada bahwa Bahwa Saya dapatkan Di Setiap suratnya Setiap surat Yang diawali dengan ayat uh, Duhur Dijaya Seperti Ya, Sin mm -hmm. Atau Alif Lamim Ternyata Dijelaskan Bahwa surat itu Terkandung uh, Rahasia ilmu-ilmu Allah yang bisa diamalkan oleh Malaysia banyak hal yang berkaitan di surat itu uh, sebetulnya ini kami ingin menyampaikan ke Kuslutfi tapi karena jenengan yang ngis ya ini mungkin sambur jenengan <gif> nah itu bagaimana menurut uh, panjenengan mengenai masalah itu dan harapan penting kita barangkali sesekali di jam jam jam jam jam ini jamak terlibat ini Diberi uh, satu satu apa ya? Uh, amalan uh, dari satu ayat yang kebetulan mungkin eh uh, salah satu ketika mungkin membahas masalah uh, surat yang kebetulan uh, apa? awal ayat itu dimulai dengan arab terjaya. Kemudian Kemarin saya amati di juz 29 ayat eh, 28 ini Kebetulan tidak ada yang diawali dengan guru misailah Jadi sekali lagi mungkin uh, kita tanyakan Bagaimana hal ini menurut pemerintah Dan mohon jalan-jalan bisa dilanjutkan Agar uh, apa, ke depan mungkin bisa diberikan amalan-amalan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Um, memang lebih, hmm, oh, mati. memang lebih. Abdulnya sebetulnya ditanyakan kepada beliau Kiai Jilud Vipasori nah, mengenai hal ini mungkin bisa disinggung lagi kembali pertemuan yang akan datang barangkali. Sedangkan saya akan sekilas sepengetahuan saya mengenai ayat-ayat tersebut beberapa mufassirin, ahlu Quran, ahlu tafsir berbeda pendapat di dalam ayat-ayat tersebut di antara mereka ada yang mengembalikan itu sama Allah, sudah tidak tahu sudah. tapi mereka meyakini bahwasannya tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu itu apalagi firmannya Allah tidak ada sir rahasianya mereka meyakini itu tapi mereka apa tawakguf berhenti tidak sampai mencari-mencari-cari sudah dikembalikan kepada kepada Allah. Di antara mereka ada yang berusaha untuk menyelami, mengartikan, menafsirkan. Nih. Biasanya yang jelas kita pahami Bahwasannya seseorang ahli tafsir itu mereka memiliki kaedah, Memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni tidak ngawur dalam menafsirkan ayat-ayat semacam itu dan perlu kita pahami juga bahwasannya ada beberapa hal itu yang sifatnya itu ilham datangnya kepada kepada orang-orang yang soleh orang-orang yang dipilih sama Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala kalau para nabi itu dia mendapatkan beliau-beliau itu mendapatkan apa Wahyu ya, Kalau para wali Atau para solehin Atau para abror Ada orang-orang yang diberikan ilham Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waridat, ilham Ini babnya ini Sehingga seakan-akan ketika mereka berusaha untuk menyelami, memahami, memaknai ayat yang cuman alif lam mim kaf ha ya ayn sad bahkan cuman sad, bahkan cuman qaf, cuman, cuman, cuman seperti itu saja. Tapi subhanallah setelah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala waridat waridat tadi itu ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati orang yang soleh yang hatinya bersih tadi itu bisa melihat rahasia-rahasia dan menjadi sesuatu yang Subhanallah, mereka menjelaskannya Itu kadang dikaitkan dengan Dengan surat secara keseluruhan Atau dikaitkan dengan Quran secara keseluruhan Dan Itu menjadi sebuah ujah Bagi kita, sebetulnya buat orang-orang yang mengartikan Seperti itu Kadang kalau kita membaca kitab-kitab Orang-orang yang mengartikan cuman satu huruf Kof, tapi mendapatkan makna yang banyak Itu, kita kan, Masya Allah Kayak, sudah bukan Tidak mungkin kalau orang biasa. Itu jadi hujjah juga bahwasanya ada orang-orang yang diberikan ilham sama Allah Taala, orang-orang yang memang maqamnya tinggi para wali, para mufasirin, ada yang memang ilmiah, ada yang seperti itu. Kadang oh, Pak, eh kayak seakan-akan lu kok bisa nemunya? Jumlahnya sekian, terus kof ini ada di surat itu misalnya ya. Kof ini ada di surat itu jumlahnya ternyata sekian sekian nih jadinya seperti ini akhirnya kesimpulannya jadi seperti ini lo kok bisa mikir kayak gitu nggak diberi ya itu sekilas dari saya tapi ala kuli hal kesimpulannya kita tahu bahwasannya para muhasirin itu ada yang memang tidak mengartikan tidak nggak mutak mutak pokoknya sudah yaitu tapi meyakini bahwasannya itu firman Allah yang suci dan yang tinggi dan pasti memiliki rahasia pasti Rahasianya sangat besar agung, tapi berhenti tidak tidak apa namanya mengartikan macam-macam. Ada beberapa mufasirin yang berusaha untuk menyelami sehingga bisa mendapatkan hikmah faedah bahkan hal-hal yang mujarob misalnya untuk dijadikan amalan-amalan tertentu dan memang terbukti setelah dilakukan mujarob dapat ilhamat itu tadi dilakukan mujarob misalnya kabayain so, ya di dalam beberapa wirid kita tahu itu digunakan ya nason ya, seperti itu itu dari apa dari ilhamat gitu nah, untuk lebih lanjutnya mungkin ditanyakan kepada nanti disinggung lagi dan masalah ijazah diberi apa gitu nanti diijazahi yang macam-macam itu ya, yang yang sahibul ijazah itu ya nggih <laughs> kira cam karma namanya saudara Pada makan malam hari ini selalu istiqomah dan tidak pernah bosan bertemu orang Islam. Kami selaku pemandu acara mengucapkan sejak pembukaan khutbah, maktub sembahmu sangat cuman bapak-bapa, ibu-ibu dan sekolah masyarakat Muslim yang dalam semangat khusyuk pada akhir musola al-falah yang telah turut serta membantu dalam lancarnya pengajian tafsir pada malam hari ini Muki-muki amalan pulau lagi panjangnya Mas Goyok didibatkan da'adam oleh Allah SWT Amin Muki pulau lagi panjangnya Mas Koyor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu setia, yang melarang amal yang pula tak sunnah warfaran. Tetapi mantan bukti pulau, bukti pematan pun pulau pun akunya takut dan mohon warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا وانك في مزيده امين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم ونتسنا ان عليك انت كما اغنىت على نفسك فلك الحمد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره واجل عظيم اللهم اجعلنا واهلنا اولادنا وطلابنا وخريجي معادنا ومن عندنا هنا معنا من اهل العلم و اهل الخير و اهل القران و اهل السعاده wala tajalna wa iyyahu min ahli jahli wa al wa ash wa asyan wa wa fi ad-dunya wa akhirah Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan duna ta'abin wala hammin wala tadallu khalqi bisababi Allahummarzuqna ziyaratal haramain ziyaratal makkah wal madinah dil haji wal umrah wa ziyarata hadratir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sinin ba'da sinin na'wam ba'da awam Allahumma iftah lana futuha fi muwafiqin nafiddin wa alimna ta'wil wa antina ila sawa'is rabbana la tuzib lubana ba'da id hadaytana wa balana min ladunka rahmah innaka antal wahab rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata aziz ya ghafur ya rabbal alamin allahumma ahtim lana bil iman allahumma ahtim lana bil iman allahumma ahtim lana bil iman wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alamin bisirril fatiha ila hadratin nabiyyi bismillahir ya aknamu ya aknastain bina siratal syarat-syarat الذين انتم تغيروا